Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Pemirsa dimanapun anda berada Senang sekali rasanya Saya mona ratuliu bisa kembali lagi bersama anda Dalam cahaya hati Sebuah program yang insyaallah akan mentransfer cahaya dalam hati kita semua pada pagi hari ini Dan pemirsa pada pagi hari ini tentunya saya gak sendirian Karena saya sudah ditemani oleh seorang Ustaz Yang hari ini waduh Bajunya cerah dan matching Amin. sama saya Assalamualaikum Ustaz Bimaki Alhamdulillah bisa ketemu lagi Ustaz ya Hari ini kita akan uh, membahas Hal-hal uh, yang pastinya Menarik um, hmm. sekali untuk dikupas lebih jauh lagi ya ya. Dan hari ini kita gak berdua aja Karena kita oh. mau sharing sama-sama Sama, -sama, sama ibu-ibu cantik-cantik nih Dari uh, Jamiah al Azhar uh, 19 Assalamualaikum Ibu-ibu Alhamdulillah Setelah di temenin hari ini, semoga hari ini uh, perbincangan kita bisa uh, lebih bermakna ya, karena hari ini uh, kita akan bicara mengenai kenapa harus mencintai Rasulullah. Saya mau tanya dulu sama Abi. Yeah. Uh, saya juga penasaran nih kenapa kita harus mencintai Rasulullah sampai kita ya, dijanjikan banyak sekali hal-hal yang yeah. uh, baik gitu ya uh, akan balasannya begitu kita mencintai Rasulullah seperti apa sedemikian apakah sehingga kita harus mencintai sampai seperti ya. itu. Bismillahirrahmanirrahim. Justru ini pertanyaannya sangat dasar ya berkaitan dengan mm -hmm. judul kita mm -hmm. dengan mengatakan kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Betul. Waduh luar biasa karena pertanyaan ini jawabannya cukup panjang, tapi kalau seandainya untuk simpelnya saja, kenapa mm -hmm. harus mencintai Rasulullah? Mm -hmm. Karena simpelnya Rasulullah mencintai kita. Mm. Iya, Rasulullah mencintai kita. Rasulullah ini sangat-sangat mencintai kita itu jawaban atau jawaban pendeknya hmm. tapi kalau efeknya kepada kita kenapa kita mencintai Rasulullah kalau semuanya melihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala hmm. wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta maknanya adalah Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan bencana, tidak akan memberikan azab, tidak akan memberikan apa saja yang tidak diinginkan oleh seseorang, ataupun satu kaum, ataupun satu negara sekalipun apabila di dalam hatinya masih mencintai Muhammad. Seperti itu. Jadi kalau di hati kita mencintai Muhammad, berbagai macam bencana itu hilang berbagai macam kesedihan itu tidak akan ada apapun bentuk bencana itu bencana kepada keluarga apakah kepada satu misalnya satu kabupaten bahkan satu negara pun akan bebas daripada bencana apapun apabila dalam hati negara itu Hati kita khususnya masih ada kecintaan kepada Rasulullah. Ini bukan kata-kata saya. Ini firman Allah. Wa makan Allahul Yuzibahum wa anshafiyim. Allah tidak akan berikan azab kepada satu kaum, satu negara, perorangan sekalipun selagi di dalam hatinya masih mencintai Rasulullah. Jadi kalau mau damai, aman. Berarti cintai Rasulullah. Tapi jujur saja, kalau seandainya kita tanyakan cinta nggak kepada Rasulullah, jawabannya apa? Cinta. cinta. Kalau saya tanya lagi berapa persen cintanya kepada Rasulullah, jawabannya? Iya Waduh, pokoknya, pokoknya begubu -begubu gitu ini bergebu-gebu ya, kan. gitu ya. Tapi kadang-kadang begini bangona ya. Kalau kita cinta sama Rasulullah, istilahnya kalau kita cinta pasti akan diketahui perjalanannya segala mm -hmm. macamnya. Kadang-kadang nih mengaku muslim, mm -hmm. tapi begitu ditanya putra putrinya Rasulullah ada berapa? Bingung kan? Ada berapa ya? Suhanaulik nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Itulah makanya kalau dikatakan cinta harus tahu. Sementara Rasulullah ini sebagai contoh kita, bagaimana contoh kita ini kalau kita tidak kenal. Iya, Maaf, ingin tahu misalnya putranya Rasulullah semua yang laki-laki meninggal semua kan Putranya Rasulullah itu yang meninggal Kalau perempuannya ada 4, laki-lakinya ada 3 Jadi jumlahnya 7 ya kan? Kalau putra yang Rasulullah 3 itu siapa saja? Bingung juga kan? Tapi kalau saya tanya putranya Ahmad Dhani yang 3 itu siapa namanya? Kenal nggak? Kan? Siapa yang tidak kenal dengan Al, El dan Dul? Tapi begitu ditanya, siapa putra Rasulullah itu? Bingung di mana posisi Rasulullah di dalam hati kita ini yang harus kita pahami hmm. ya jadi istilahnya untuk mengikuti cinta Rasulullah diantaranya kenapa Rasulullah cinta kita yang kedua apa karena kita ini ingin bebas dari berbagai macam hal bencana dunia dan di akhirat ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala baiklah ya. sekarang kita dalam proses untuk mencintai Rasulullah lebih dalam lagi kalau ditanya apakah kita cinta Rasulullah pasti cinta Rasulullah ya. tapi cinta itu harus tahu lebih banyak yang setelah kita PDKT ya. jadi setelah yang berikut ini kita akan tahu lebih dalam kita akan gali lagi ya. lebih dalam mengenai bagaimana mencintai Rasulullah lebih ya. dalam lagi setelah yang berikut ini jangan kemana-mana pemirsa tetap di cahaya hati kembali lagi dalam cahaya hati pemirsa Kami sedang membahas mengenai kenapa harus mencintai Rasulullah. Di segmen sebelumnya saya bertanya kepada Ustaz Abimaki, kenapa dong kita harus mencintai Rasulullah Ustaz? Dan Ustaz Abimaki yeah. bilang simpelnya adalah karena Rasulullah juga mencintai kita yeah, ya Ustaz ya. Yeah. Nah, untuk mencintai lebih dalam lagi, kita juga harus menggali lebih dalam lagi mengenai Rasulullah. Tapi sebelum saya bertanya lebih lanjut, ada ibu-ibu dari Jamiah Al-Azhar 19 yang ingin bertanya juga. Tidak apa-apa yeah, ya Ustaz ya silakan. Silakan. Uh, mengenai uh, tema kita pada pagi hari ini. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan. iya baik. Nama siapa? Pertanyaannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan kepada Ustadz Abi, apa tanda-tanda cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanya, tanda-tandanya bagaimana Ustadz? Kita sudah mencari tahu. Simpel juga kalau ditanya tanda-tandanya orang yang sudah mencintai Rasulullah. Uh -huh. Tanda-tandanya orang yang mencintai Rasulullah itu bukan yang memperingati Maulid saja, bukan. Uh -huh. Yang memperingati isra mi'rajnya saja, bukan. Tapi tanda-tanda orang yang mencintai Rasulullah itu adalah orang yang mengikuti daripada perintah Rasulullah. Itulah tanda-tandanya. Uh -huh. Sekarang begini, misalnya kita punya anak semuanya kan. Ya. Anak itu setiap hari bilang I love you kepada kita. Senang uh -huh. gak kira-kira? Senang, senang, oh, aduh, senang banget. Waduh senang banget setiap pagi mah. Saya cinta sama mama Malamnya lagi bilang sebuah cinta sama mama Paginya lagi cinta sama mama Pokoknya setiap hari kata-kata cinta itu diucapkan. Tiba-tiba satu saat ibunya bilang gini nak kamu cinta sama mama Cinta banget Kalau gitu tolong ambilin air dong mama haus Anak itu jawab Anak aja ambil sendiri Kira-kira cintanya itu benar apa enggak itu? E, kayaknya ya, ya, palsu ya Kayaknya palsu ya Kita kalau Ya Rasulullah saya cinta Lihat ya Rasulullah Kata Rasulullah Eh coba kamu gisahnya Salat, ah ntar ajalah Nah sama kan Aduh ya Rasulullah tidak cinta, coba kamu baca Quran Ah ntar ajalah, berarti itu cintanya palsu hmm. Jadi orang tanda-tanda yang mencintai Rasulullah itu apa? Yang mengikuti apa-apa yang diinginkan oleh Rasulullah Itulah tanda-tanda yang namanya orang itu cinta kepada Rasulullah hmm. Ini pertama yang kedua, orang yang memiliki tanda-tanda cinta kepada Rasulullah Begitu siapapun menyebut nama Muhammad Itu akan disambut dengan sebutan Allahumma salli ala Muhammad Atau sallallahu alaihi wasallam Sampai ada beberapa kalimat dalam hadis Rasulullah SAW saya terjemahkan bebas saja dengan mengatakan bahwa ada orang yang memiliki voucher masuk surga itu sudah dipegang ini, iya. Tapi dia abaikan. Ini vouchernya menuju masuk surga. Kadang-kadang kita lihat sekarang voucher untuk lima liter bensin aja mungkin antrinya luar biasa, begitu ya. Ini voucher menuju surga tapi dia abaikan. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab mereka itu kalau disebutkan namaku tidak disambung dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, kadang-kadang kan maksudnya disebut nama Muhammad Baik itu pakai dengan kata ketiga Misalnya, dialah yang mendapatkan wahyu di Gua Hira Dia itu maksudnya siapa? Muhammad. Rasulullah Maka kita katakan, salallahu alaihi wasallam Misalnya, beliau lah yang hijrah ke kota Madinah Maksudnya kepada Muhammad Kita katakan, salallahu alaihi wasallam Jadi setiap ada kata-kata Muhammad yang bertujuan kepada Rasulullah Sambut dengan ucapan Sallallahu alaihi wasallam Tapi tidak setiap Muhammad misalnya Itu ada tuang syukur namanya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jangan Itu waktunya Muhammad lain Iya. iya. Tapi kalau kepada nyahnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada dia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sambut dengan Allahumma salli ala Muhammad Mungkin simpelnya dua saja Cara bukti kita cinta kepada Rasulullah Diaktif ikuti apa yang dikatakan Rasulullah Iya. Yang kedua apa? Yang keduanya dengan mengatakan Sambut nama Muhammad ini dengan cinta dan kalimatnya Sallallahu alaihi wasallam Itu penghormatan kita kepada pada Rasulullah plus dengan mengatakan perbanyak solawat seperti itu uh -huh. iya baik uh, ik, uh, ikuti apa yang diperintahkan oleh uh, Nabi Muhammad SAW iya. tapi itu panjang juga, pembahasan pembahasannya, juga bisa, pembahasannya bisa bisa ya baik dan uh, baiklah masih ada waktu iya. untuk bertanya silahkan Ibu Ade Lala. yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng saya Bu Ade mau tanya kepada Ustad Ali Maki silakan. Mengapa kita harus mencintai Rasulullah Melebihi cinta kita kepada yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Abu Ade bertanya mengapa cintanya harus sampai melebihi yang melebihi lain gitu. Harus menggelora, <laughs> menggebu gitu Kenapa sampai harus seperti itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan pertanyaan kenapa kita harus mencintai Rasulullah melebihi daripada yang lain? Uh -huh. Subhanallah. Mungkin secara logika mungkin enggak ya? Gitu ya. Uh -huh. Tapi saya ingin bertanya dulu dengan mengatakan sebelum menjawab pertanyaan, Ibu pernah enggak atau para pemirsa pernah enggak mencintai sesuatu melebihi daripada cinta kepada diri sendiri? Pernah enggak? Pernah gak merasakan cinta kepada sesuatu melebihi daripada cinta diri sendiri? Kepada Kata anak ya? Kadang-kadang anak lagi sakit, lagi panas Kita nih sebagai ayah saja, apalagi seorang ibu ya Dengan mengatakan, ya Allah anak saya sakit Kalau boleh tindahin aja lah penyakitnya penyakit kan? Kenapa? Saat itu kita melebihi cinta kita kepada anak daripada diri sendiri Sekarang sama Rasulullah bisa gak? Bisa Kok kenapa? Kok egois banget sih Rasulullah? Misalnya kan? Mm -hmm. Karena beliaulah yang menghantar kita ke sorga. beliaulah yang cara-caranya ini. Kalau kamu menuju sorga, tolong ini caranya. Makanya Umar Ibn Khattab dengan mengatakan. Aku mencintai Rasulullah melebih dari segala galanya. Ditanya oleh Imam Ali. Kenapa memangnya kamu lebih cinta kepada Rasulullah daripada segala galanya? Bahkan kepada dirimu sendiri. Umar menjawab dengan mengatakan kalimatnya. Subhanallah. Karena orang yang menyelamatkan aku dari api neraka Harus aku lebih cintai daripada diriku sendiri Jawabannya hebat Satu kalimat yang indah Rasulullah ini kalau bertemu dengan Umar bersalaman Umar mengatakan ya Rasulullah. Itu kata-katanya Jadi Rasulullah kalau bersalaman dengan Umar bin Khattab Umar bin Khattab mengatakan Aku cinta kamu ya Rasulullah Aku suka kamu, aku cinta kamu ya Rasulullah Rasulullah mengatakan Umar kamu cinta saya? Iya, kalau kamu cinta saya Lihat, sempurna enggak syaratnya? Syarat yang pertama atau heboh ni min Malik. Apakah Engkau lebih mencintai aku daripada harta yang kau punya? Umar menjawab, Iya, aku lebih mencintaimu daripada harta yang aku punya. Wah, luar biasa. Ibu lebih cinta harta apa lebih cinta Rasulullah? Rasulullah mengumpat pagi pagi lagi lagi di, lagi, di, <gulik> lagi di pengajian lagi di cayaat ibu main. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, Apakah Engkau lebih mencintai aku daripada keluargamu? Umar menjawab mengatakan, ya aku lebih mencintai engkau daripada keluarga aku ya Rasulullah. Saya tanya, ibu atau pemirsa lebih cinta Rasulullah atau suami? Masih mikir-mikir. Masih mikir-mikir ya, gimana ya? Sebetulnya harus cinta kepada Rasulullah daripada suami. Lalu yang ketiga Umar ditanya, Umar atau hibbuni aktar min napsi, apakah engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri? Umar pertama jawa mengatakan aku lebih mencintai diriku sendiri ya rasulullah daripada mencintai dirimu rasulullah melepaskan tangannya dengan mengatakan idan maka malah terhobi ya umar kalau begitu kamu belum cinta sempurna kepada saya umar langsung memegang memeluknya mengatakan ya rasulullah aku lebih mencintaimu daripada harta yang aku punya dan daripada keluarga yang aku punya dan daripada diriku sendiri rasulullah memeluknya ya kau telah sempurna mencintaiku karena rasulullah yang telah mengajak kita mengajarkan menuju mana Surda, Surda. Insya Allah Begitu. Insya Allah <tuh> Luar biasa sekali Kita akan bahas lagi lebih dalam Pastinya karena semakin uh, kesini Semakin menarik saja ya, Ustaz Allah. ya Insya Allah Jangan kemana-mana pemirsa Kami akan kembali sesaat lagi Tetap di Cahaya Hati Kembali lagi dalam Cahaya Hati Pemirsa Kami akan meneruskan pembahasan kami Mengapa kita harus mencintai Rasulullah Rasulullah. Nah. Uh, saat ini saya ingin bertanya kepada yeah. Ustaz Abimaki mm. kita kan dalam dalam setiap sholat kita kita selalu uh, diakhiri dengan mendoakan Rasulullah saw yeah. nah, uh, uh, kemudian kita mendoakan kita bersholawat gitu ya Ustaz mm. ya Nah uh, Rasulullah sendiri itu kan adalah juru selamat kita adalah uh, pa, udah pasti juga masuk surga Kasih Allah gitu terus kenapa kita uh, harus mendoakan Rasulullah setiap harinya Ustaz iya yeah. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Kadang-kadang uh -huh. ya begitu lah. Karena kita berselawat kepada Rasulullah. Beberapa orang dengan memahami kan selawat itu mendoakan Rasulullah. Uh -huh. Begitu ya. Sehingga pertanyaan seperti tadi bahwa uh -huh. kok orang Rasulullah namanya sudah masuk surga kok didoakan lagi buat hmm. apa begitu Betul. Nah, Kenapa harus bersalawat? Maka di sini para ulama dengan menyatakan bahwa salawat kepada Rasulullah ini Sesungguhnya banyak dimaknai dengan mengatakan kalimatnya Ucapan selamat atas kesuksesan dakwah Rasulullah hmm. Salawat disana ucapan selamat Misalnya begini Misalnya sekarang e, ada seseorang sahabat kita atau keluarga kita Orang tua kita, teman kita mau berangkat ke luar negeri hmm. Dengan bertugas Kita katakan mudah-mudahan selamat ya itu doa apa bukan? Doa Itu doa Begitu datang dari luar negeri dengan suksesnya Dengan gemilangnya Kita katakan selamat ya Doa apa bukan itu? Ucapan selamat yang hebat Selamat ya Anda telah meraih kesuksesan Itu selamat yang kedua ini Ucapan selamat yang agung Karena sukses Maka dengan menyatakan para ulama Banyak mengartikan solawat yang benar Itu maknanya ucap salut Kagum kepada Rasulullah Maka dengan mengatakan Innallahu wa malaikatahu malaikatahuyusollunah Alangkah Nabi sesungguhnya Allah dan para malaikat salut agung ucap selamat kepada Rasulullah yang telah sukses sukses apa? Sukses membina daripada dunia Rasulullah ini di kota Mekah itu 13 tahun ya. 13 tahun berjuang. Di kota Madinah itu 10 tahun. 10 tahun ini Rasulullah dapat merubah bukan bangsa Arab saja. 10 tahun Rasulullah merubah dunia. Perubah dunia Rasulullah ini. Berubah dunia dengan 10 tahun ini orang namanya Persia, Romawi semuanya Arab semuanya berada dalam kenikmatan yang yang, yang nikmat karena apa mendapatkan syariat Islam dalam waktu 10 tahun. Rasulullah merubah dunia. Iya kan? Di Indonesia merdeka sudah tahun. Baru, Baru berapa, berapa, ya? berapa puluh tahun? Baru Baru berapa puluh tahun. 50 tahun lebih dari 10 tahun. Merubah apa yang ada. Itu kan? Kenapa konsepnya tidak mengambil konsep Rasulullah? Kenapa konsep kesana-konsep Rasulullah Ada 10 tahun bukan merubah negara saja Rasulullah merubah hmm. dunia Maka perubahan yang ada di dunia ini Kita Wajib kita kagum kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alim Muhammad dalam arti kata salut kagum terhadap kehebatan Rasulullah. Salut dan kagum ini ya kita ikuti. Bagaimana caranya? Jadi kalimat salawat ini sangat indah sekali dan memang salah satunya tadi untuk membuktikan cinta kepada Rasulullah dengan perbanyak salawat seperti itu. Iya. Mm -hmm. Jadi uh, semakin kita ingin lebih dalam lagi mencintai Rasulullah, kita pun harus tahu lebih banyak lagi mengenai Rasulullah. Benar. Saat, ya. uh, yeah. Justru Well, itu akan menambah kecintaan kita semakin mengebu-gebu gitu ya Karena memang begini mbak dan para uh, pemirsa semuanya mm -hmm. Dan ibu-ibu yang hadir di majelis ini Ternyata kalau kita lihat tidak ada satu perilaku pun yang mm -hmm. tidak diberikan contoh oleh Rasulullah Semuanya dikasih contoh Mau tentang apa? Bagaimana tidur? Diajarkan oleh Rasulullah Bagaimana makan? Diajarkan oleh Rasulullah Bagaimana berbicara dengan istri atau dengan suami? Diajarkan oleh Rasulullah Coba apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Bagaimana pakai sendar diajarkan Bagaimana nyisir diajarkan Gunting kuku pun diajarkan Bagaimana cara gunting kuku diajarkan Apa yang tidak diajarkan Cara meludah diajarkan Tidak ada satu perbuatan pun yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW Semuanya diajarkan Hanya tidak kitanya sekarang Coba sejauh mana kita akan mengikuti gaya Rasulullah Sementara Rasulullah itu contoh kita Dari segala halnya Dan kita tidak tahu Lucu Mau cari contoh siapa Iya, mau siapa yang akan kita contohin? Begitu. Ya. Oke, okay, baiklah. Luar biasa sekali. Semoga uh, apa yang kita bahas hari ini juga bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan uh, menambah rasa ingin tahu kita untuk mencintai lebih dalam kepada Rasulullah mm. Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, okay, baik. Mudah-mudahan setelah uh, hari ini nanti kita ketemu lagi sama Ustaz Abi Maki. Ustadz Abi Maki juga mau bercerita lebih dalam lagi supaya Amin. kita lebih mengenal Rasulullah ya Ustadz ya. Amin. Baik. Uh, terima kasih kepada Ibu Jamia Al Azhar 19 sudah menemani saya pada pagi hari ini. Semoga lain waktu bisa mampir lagi ke sini ya Ibu ya. Dan pemirsa di rumah, terima kasih telah bersama kami selama 30 menit ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya. Dan sebelum kami mengakhiri acara ini, ada doa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Tabi masih silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilaika ya Rahman Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ya arhamar rahimin irhamna irhamna Allahumma aj'al fi wa fi sam'ina nuran Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli qadir Ya Allah jadikanlah di hati ini sesuatu yang paling indah saat kami menyebut namamu dan saat kami menyebut nama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya allah ya rahman ya rahim sesungguhnya betapa besar kecintaan kami kepadamu dan kepada rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya robbana ya rahman ya rahim jadikanlah kami hamba-hambamu yang kau pilih untuk bisa berjumpa dengan kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam Engkau telah menakdirkan kami untuk tidak berjumpa di dunia ini bersama kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau haramkan kami untuk berjumpa dengan kekasihmu Muhammad nanti di sorga Firdausmu. Ya Allah izinkan kami menatap wajah yang mulia Rasulullah. Izinkan kami bertatap wajah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami mengecup tangannya. Izinkan kami berbicara dengannya. Ya Rahman Ya rahim sesungguhnya kami sangat merindukan Rasulullah Berikanlah kepada kami pertemuan yang khusus bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus-Mu, sesungguhnya kami hamba-hambamu yang selalu mencintai utusan-Mu dan siap mengikuti apa-apa yang telah disampaikan oleh kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkanlah semua permohonan kami dan keinginan kami. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanarabbika rabbil ziati wa salamun alal mursalin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh